Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu Terima kasih atas kesempatannya. Setelah kita dengar bersama bahwa kedudukan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi luar biasanya hampir-hampir seluruh rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala tidak lama-lama ada di dampingi Muhammad sallallahu Bagaimana dengan kita, Buya? Kira-kira hidup di zaman sekarang ini bisa bersodakoh mungkin sisanya bisa disimpan tapi pemikiran saya sejauh mana kira-kira menyimpan rezeki ini tidak dilarang oleh agama yang kedua sejauh mana kira-kira menyimpan rezeki diperbolehkan oleh agama misalnya untuk persiapan haji persiapan anak mondok juga ada biayanya atau untuk kuliah untuk membangun rumah dan lain-lain. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batasan-batasan bagaimana kita hendaknya memikirkan keluarga Seberapa banyak kita boleh menyimpan untuk memikirkan masa depan anak-anak kita Sebab dihimbau juga, dididik kita oleh Al-Quran Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka kekurangan seberapa, seberapa banyak, batasannya seperti apa? Di sini tidak ditentukan batasannya, akan tapi Jangan sampai kita ini menjadi, setelah itu menjadi orang yang meminta-minta Jangan sampai, batasannya adalah jangan sampai setelah itu kita menjadi orang yang meminta-minta Tapi sebelum bicara tentang batasan ini kita harus bicara tentang kebutuhan kebutuhan itu bisa direncanakan ya. ada orang satu juta cukup, sepuluh juta gak cukup, ada orang seratus juta sebulan gak cukup cara hidupnya makanya dari awal Imam, Imam Nawawi rahimahullahullah sudah mengajari cara hidup yang, yang baik sehingga di akhirnya diajak bicara tentang sedekah kalau bicara sedekah, apalagi baca hadis tadi, hendaknya kau cukupi dulu keluargamu dulu, baru sedekah. Ini salah faham, enggak baca hadisnya sebelumnya tadi. Dia merasa kurang cukuplah. Anak saya belum punya rumah nih, ini belum, ini modalnya belum ada, pabriknya baru satu. Nanti tidak adil dong kalau saya hanya ngasih satu. Ini kurang dua pabrik lagi, enggak sedekah sedekah. Dia salah membacanya, bukan begitu. Dia diajar oleh Nabi bagaimana cara sederhana. Sekolah dah harus bayar mahal, siapa yang menyuruh sekolah di mahal? Sekolah yang penting anak kita selamat. Sekarang model gaya hidup kita ini gaya hidup yang berlebihan ya. ikuti gaya hidup orang kita perlu menabung mempersiapkan anak-anak kita sekolah anak-anak kita akatapi ketahui ketahuilah bahwasanya harus ada keyakinan bahwasanya dan ini juga sering kita sampaikan kalau betul kita mercarakan kebaikan untuk anak kita tidak serta-merta dengan materi yang kita tumbuh Ketahuilah di saat kita melolong anaknya orang lain harus kita yakini Allah akan menolong kita, mana itu keyakinan misalnya apa kita biayai anak kita 500 ribu per bulan. Jangan cukup biaya anaknya sendiri. Susah untuk pinter anak-anak kita itu. Ambil 500 ribu anak fakir yatim untuk yang pondok atau di mana. Saya biayai juga 500 ribu menjadikan hebat anak kita. Allah yang berjanji. Kita kadang-kadang egois. Biasanya orang kaya ini. Fasilitas dilengkapi anak-anaknya. Tapi urusan orang lain fakir, pelit. Ngurus anaknya laptop, HP, ngundang guru privat, segala macam. Biar hebat ini kok minta pertolongan dari manusia minta pertolongan dengan manusia boleh diperkenankan tapi jangan lupa minta pertolongan dari Allah bagaimana mengundang pertolongan dari Allah apa yang kita berikan, itulah yang akan menjadikan Allah menolong kita dan dunia sedekah adalah sepampunya misalnya apa, berikan masa depan bolehlah, kalau ada seorang punya gaji 3 juta, kebutuhan sebulan misalnya 1 juta, baik sisa 2 juta baik 2 juta bagaimana persiapan anak boleh persiapan anak adalah 1 juta 500 ribu tabungan Baik, 500 ribu untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. 500 ribu adalah untuk sedekah. Enggak mustahil. Dan mudah yang demikian itu. Jadi kalau bersedekah itu segera. Jadi segera dibagi itu ada manajemennya. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib mengajari manajemen ber berinfak sampai disanjung oleh Al-Quran. Jadi kalau mendapatkan rezeki segera dibagi-bagi. Dibagi-bagi ini. Jadi kalau nunggu ditumpuk lagi bingung nanti jadi kalau di cerita sedek, bersedekah itu mulai dari saat ini, gak usah nunggu nanti kalau saya sudah punya satu miliar bisa bantu Al-Bahjah 250 juta, kelamaan akan diberikan saat ini, Imam Ali mengatakan bahasanya, aku kalau punya harta aku bagi empat setelah aku berikan kepada anak-anak Sayyidina Imam Ali makannya seperti Rasulullah SAW dengan kesederhanaan di rumah beliau sesaat tiga hari tidak makan sesaat tiga hari makan Imam Ali memberikan sedekah dan infak dibagi 4 siang diberikan, seperempat diberikan siang hari seperempat diberikan malam hari, seperempat diberikan di depan orang, terang-terangan seperempat diberikan di saat sembunyi sampai dikatakan bil alaniyata. dikatakan ini adalah orang yang disanjung oleh Allah, telah berinfak di malam hari, di siang hari, di saat sembunyi dan terang-terangan, begitulah dan juga Nabi SAW menghimbau bahasanya apa? Bersedekah hari ini lebih bagus daripada esok hari. Jadi agar mudah, tidak terlalu panjang memikir, ya sudah langsung saja kita bersedekah. Misalnya saat ini saya punya tanah kok 5 hektar. Ini kalau, ya sudahlah saya potong saja cepat hari ini, saya bagi 5. Untuk pendidikan anak saya. Atau harta 5 miliar saja. Kalau gede banget, kalau gede ngitungnya susah hitungnya berat. Anggap saja saya punya duit 100 juta saat ini. Alhamdulillah rezeki nomplok. Saya dapat keuntungan tahun ini 100 juta. Jangan bincang miliran dulu. 10 juta kita turunin lagi deh. Keuntungan 10 juta. Dan ini kelebihan daripada kebiasaan kebutuhan anak dan sekolah. Baik 10 juta kita potong. Saya bikin bagi berapa? Bagi 4. Untuk tabungan Anak-anak saya. Untuk tabungan haji saya. Selebihnya akan saya sedekat sedekahkan sedekahkan, beres jadi perlu manajemen itu jadi ada pun batasannya tidak ada akan tapi yang menjadikan kita bisa membatas adalah kalau tamak sudah hilang di hati kita sebab orang pikir nanya masa depan terlalu panjang seolah-olah hidup seumur hidup se seolah-olah seumur tidak pernah mati sehingga mau sedekah waduh nanti gimana anak saya anak anaknya sudah mampan cucu kita gimana nanti nanti bicara buyut nih lagi sedekah sama sekali, baik jadi kalau sudah kita benar menata hati kita tentang ketamaan tadi akan mudah bersedekah Lalu apakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memikirkan memikir tentang keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedekah semuanya Sebab Rasulullah bertanya apa yang kau berikan untuk keluargamu aku jaminkan keluargaku adalah jaminan Allah dan Rasulnya dan ternyata setelah itu dijamin oleh Allah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada batasan-batasannya Intinya bagaimana kita jangan biasakan Cara hidupnya orang Orang-orang yang salah Misalnya anak kita tidak perlu kita sekolah mahal Diniati saya tidak akan menyokalkan anak saya Di sekolah yang mahal Akan saya sekolahkan yang biasa saja Akan tapi saya minta bantuan dari Allah Sudah sedekahkan. Kalau saya harus biaya anak kita sebulan 2 juta Sayang benar nih Saya ambil yang sebulan 1 juta 1 jutanya saya berikan orang lain Maka di saat kita berikan kepada orang lain, yakin bantuan dari Allah. Dan orang-orang besar itu selalu ada tabungan semacam itu. Jangan mengandalkan kecerdasan anak kita. Tidak, kecerdasan bisa macam-macam, ada kanker otak, gegar otak, macam-macam, otak-otak. otak. Tapi di saat kita membantu orang lain, Masya Allah. Jadi tidak ada batasannya, tapi orang bisa membatasi ini kalau sudah benar cara hidupnya menguncari hidupnya sampai subhanallah, ada orang kaya kita menemukan orang kaya itu membiayai anaknya itu susahnya setengah mati kayaknya selalu ngeluh, oh, biaya kuliah, biaya ini, eh mobilnya baru ini baru bingung cara hidup, gak berkah hartanya sementara ada orang yang kita temukan subhanallah, rezekinya adalah pas-pasan nyekulakan anaknya gak ngeluh, sumbangannya jalan Padahal dia gajinya sebulan tidak tahu berapa. Katanya hanya berapa juta saja. Tapi dia pinter dia. Setiap hari nabung, saya hanya nabung setiap hari 5 har ribu. 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu. Se sampai sebulan, setiap sebulan dikirimkan, ajib. Orang pinter, orang cerdas. Tapi karena orang tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, biarpun duitnya banyak, tidak bisa membantu pondok, membantu masjid, biarpun sedikit. Pikirannya nanti. Waktu kecil, waktu sedikit mungkin pengen sedekah. Tapi giliran menjadi 10 juta, ini kan bisa buat modal. Baik, jadi intinya pembatasan itu adalah dari hati anda. Hati siapapun yang kenal kemuliaan. Kalau hanya dibatasi hanya cukup untuk biaya sekolah, nah, biaya sekolah sedikit, kan tidak ada ketentuannya. Ungkuk kosan ada dua ribu, ngambil kosongan yang dua eh, juta ada yang dibaju juta, nggak perlu pakai motor akhirnya pakai motor, bahkan nanti naik pakai mobil. Ada orang hidupnya adalah semacam itu, hidupnya hanya senang-senang, tidak bergiat sedekah. Alasannya untuk menghibur anaknya, lihat, anaknya fasilitasi mobil. Kos-kosannya adalah nyewa rumah sendiri, kemudian setiap libur harus menginap di hotel sedekahnya mana ada sedekahnya tidak sebanyak apa yang diberikan untuk anak-anaknya untuk senang-senang itu semuanya boleh bersenang-senang dengan anak anaknya misalnya pak untuk karena saya orang kaya anak saya akan saya bawa umroh bagus sesaat-sesaat agar kenal Mekah kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi bukan terus anak kita kita manja dengan fasilitas dan pemberian sementara kita lupa dengan si fakir dan sibiskin yakin di bahwasanya di saat kita menolong orang lain Allah akan menolong kita. Jadi batasannya adalah ditentukan oleh hati sendiri. Kalau sudah hatinya kenal sedekah, hatinya kenal kebaikan, hatinya kenal janji Allah akan membatasi dirinya sendiri. Kalau dibatasi, cukupi dulu anakmu, baru nanti sedekah. Gak bakal sedekah. Karena apa? Terusku kurang, kurang, kurang, kurang. Padahal motor satu cukup. Karena semuanya adalah sekolahnya dekat. Karena sudah mulai kaya semuanya kasi motor sah. Satu lihat. Nah lagi HP satu itu perlu cukup. Akhirnya suami kan ha? HP. Eh tahun depan HPnya harus ganti yang Android segala macam. Wah pokoknya macam-macam. Begitulah manusia yang tidak berpikir tentang akhirat. Tidak berpikir tentang kemuliaan. Baik, Wallahu'alhamdulillah.